foto single dari Om Gigi, oh, oh, oh. Banyu Langit buat kalian oh, oh, oh, oh. yang bisa nyanyi bareng ya